Kembali kita bertemu dan terus memikirkan topik yang menjadi penting bagi kita bagaimana menjadi manusia yang unggul. Sekarang bagian yang keempat kita akan membicarakan pekerja atau manusia yang visioner. Seperti apa? Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 mengatakan seperti ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Manusia yang visioner adalah orang atau manusia yang bisa melihat jauh ke depan Yang bisa melihat adanya harapan Oke Terhadap masa depan Jadi dia bisa melihat Dia bukan tipe orang yang kemudian pesimis selalu bilang ah Hancur deh gak ada apa-apanya Dia bukan jadi tipe orang yang hanya berkeluh ke saya Mau bikin apa Sudah dah Pak sekarang pekerjaan susah Makanya saya nganggur Udah berapa lama? Wah Baru 15 tahun pak Uff saudara-saudaraku. Sangat mengerikan Kemudian orang menjadi apatis, menjadi pesimis terhadap kehidupan ini. Seakan-akan masa depan sudah lagi tak terlihat karena gelap gulita luar biasa. Awas, jangan Anda terjebak di sana. Seorang yang visioner mampu melihat jauh ke depan. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu melihat harus mempunyai satu kemampuan bagaimana sebetulnya melihat secara keseluruhan. Saudara jangan melihatnya satu titik, ada banyak titik Saudara jangan hanya melihat uh, satu bagian. Ada banyak bagian yang saudara mesti lihat dan saudara mesti perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak peluang. Saya ambil contoh. Seorang yang kemudian katakanlah dia lulus SMA. Mau kerja. Kebetulan dia kursus komputer misalnya. Cari kerjaan komputer nggak ada. Oke. Okay. Memang tidak ada kerjaan komputer. Lalu dia berkata. Nggak ada kerjaan pak. Saya ada tanya kiri kanan pak. Ya semua orang sudah ada tenaganya. Malah yang saya ketemu orang lagi Juga sama kayak saya masih nganggur Mau cari kerjaan Sama apa bagian komputer Ya udah dia lemes Gak bisa Padahal komputer ada bagian-bagiannya ya Kamu mau kerja di apa Software Untuk bantu orang bikin program Atau hardware Untuk perbaikan AT Operator ya? Untuk ngetik Yang kamu lamar mana Kenapa kamu kembangkan ke kira atau ke kanan Atau bisa lagi ke desain dan lain-lain dan lain, lain, lain. Oke okay. Ternyata juga pekerjaan di kantoran lah kita bilang Segala bidang yang disebut tadi gak ada Apakah duniamu sudah menjadi gelap? Kenapa tidak melihat yang lain? Apa yang mau dilihat? Oh ternyata komputer itu Ada yang bisa dimanfaatin loh Saya memang gak bisa masuk kantor nih Tapi Saya lihat-lihat orang itu kok banyak Yang bingung ya perbaiki Kenapa saya gak perbaiki di rumah ya? Karena saya hitung-hitung ternyata ada teman saya Paling tidak 30 teman ini punya komputer semua. kita tidak mulai dari teman ke teman? Itu baru seputar komputer. Belum lagi jual-beli bangkai komputer. Dari satu komputer yang sudah dihancurkan, dikanibal, apa yang bisa diambil? Apa yang bisa dimanfaatkan? Kerjaan saudara itu. Dan seterusnya. Jadi dari satu yang namanya komputer, kalau kita melihat baik-baik, bukan cuma satu kerjaannya. Ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja di bidang itu. Belum lagi kalau saudara melihat di luar komputer. Yang orang mungkin tidak pikirkan. Jual beli barang bekas misalnya. Yang tampaknya hina tapi duitnya cukup lumayan loh. Jadi orang-orang yang visioner selalu mampu melihat peluang sekecil apapun. Orang-orang yang visioner selalu mampu melihat kemungkinan-kemungkinan bahkan menciptakannya. Memampukan dia untuk bertanding. Ada di sana. Untuk memenangkan pertempuran. Yang sedang berjalan Itulah orang-orang yang luar biasa Orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan di dalam kehidupannya Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa Karena melihatnya Sehingga tiap peluang dilihatnya Bahkan yang sangat kecil pun kelihatan oleh dia Dan dia melihatnya dengan jelas Dan dia bertanding di sana Jadi suaraku seorang visioner itu melihat Adanya masa depan Awas Banyaklah orang dunia seperti itu Apalagi Kalau kita adalah orang Kristen Yang percayakan pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan Masa iya Tuhan tidak tolong kita Tapi kalau kita malas hanya berpegang kepada yang kita mau Tentu kita akan menjadi orang yang paling celaka Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau Kita berpeluang untuk memenangkan kehidupan Kita berluang untuk bertanding dalam hidup ini Nah jadi kita mesti melihat dulu Apa yang mau digarap Kita mesti melihat dulu kemungkinan yang bisa dikerjakan Nah jadi sesuatu yang kekasih di dalam hal-hal seperti ini. Perlu untuk kita sungguh-sungguh memikirkan apa yang menjadi keindah Tuhan dalam hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita melihat satu titik komputer. Sekian jenis yang bisa dikerjakan menjadi pekerjaan. Tidak ada di titik komputer ke titik B, ke titik C, ke titik D. Dan tiap titik mempunyai lagi pecahan-pecahan lain. Betapa banyaknya sebetulnya lapangan kerja. Kesulitan orang misalnya bekerja adalah... Karena hanya fokus pada apa yang dia mau. Tanpa pernah menggali kemampuan lain yang dimilikinya. Atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin dikerjakannya. Seperti saya bilang misalnya jual beli barang bekas. Ya saya sedang berdiskusi ada banyak aspek. Jadi saudara gak usah bilang. yo ya, yang jual beli barang bekas juga banyak pak. Masih banyak pekerjaan yang dikerjakan sedikit orang. Masih banyak. Tapi memang tadi itu. Orang rasa ya gengsi, gak cocok, gak mau begitu. Tetapi orang-orang yang visioner selalu melihat. Bukan apa yang dikerjakannya, tapi apa yang bisa dihasilkannya dari pekerjaan itu. Jadi bukan soal jenis pekerjaan atau gengsinya. Ya, mungut-mungut. Ya, ya jual beli barang bekas. Awas, apa yang bisa dihasilkan itu yang dilihatnya. Sehingga pada waktu dia melihat apa yang bisa dihasilkan, dia mengalami kebahagiaan dan itulah kelimpahan yang luar biasa dalam hidupnya. Itu yang perlu, susur aku. Jadi, di dalam bagian kehidupan kita, kita harus melakukan itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jadi pikirkan itu, camkan itu baik-baik Supaya betul-betul kita menjadi pekerja visioner Yang bisa melihat apa yang bisa kita garap Yang bisa melihat apa yang bisa kita kerjakan Sehingga itu bisa menjadi bertumbuh kembang Menjadi peluang-peluang yang luar biasa Tetapi awas Orang yang bisa melihat dan berbicara Hanya menciptakan wacana Nah banyak pemimpi-pemimpi seperti ini Yang hanya bermimpi terus Orang yang visioner tidak seperti itu Jadi dia bukan sekedar pemimpi yang bisa mimpi Tapi seorang yang visioner Dia sudah melihat peluang dan dia melihat bagaimana Untuk mewujudkan dan menjadikan peluang itu kenyataan Kemenangan Sehingga disitulah dia menjadi orang yang melihat Dan yang kedua dia merencana Merencanakan hal-hal yang perlu direncanakan Merencanakan hal-hal yang menjadi persiapan Atas apa yang dilihatnya Sesudah dia lihat dia berhitung Dia mulai membuat satu plan yang bagus sekali Dia mulai merencanakan kemungkinan-kemungkinan Kalau begini Bagaimana, apa yang diperlukan, resikonya apa Semua dihitung di sana Orang yang visioner tidak gampang berkeluh kesah Maka orang yang visioner bukan saja bisa melihat peluang Tapi memperhitungkan peluang itu dengan baik Dan memikirkan bagaimana untuk meng apa, menggarap Berbagai kemungkinan-kemungkinan terhadap peluang yang ada Supaya mendekati kemungkinan untuk berhasil Alkitab juga mengajar kita Untuk kita teliti dalam seluruh aspek kehidupan kita Alkitab mengingatkan kita misalnya seperti pada waktu Yesus berkata. Ya di dalam kitab Injil Lukas. Kalau kau mau membangun rumah, hitung uangmu. Jangan kau bangun dulu. Sesudah itu berhenti kau di tengah jalan. Karena habis uangmu. Diketawakan orang nanti. Kan begitu. Ya bagaimana orang tidak ketawa? Kawan ini. Tidak cukup uangnya dibangun rumahnya. Akhirnya jadi dindingnya, tidak ada atapnya. Ya, diketawain orang kita. Artinya kamu adalah orang bodoh yang mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tidak memikirkan. Mempertimbangkan, merencanakan dengan matang Jadi seorang yang visioner bukan seorang yang hanya mampu bermimpi Tapi mampu untuk membuat mimpinya sebagai sebuah rencana kerja Mampu membuat mimpinya itu bukan angan-angan belaka Ini yang perlu sesudah Nah itu yang mesti dipikirkan di dalam kehidupan kita Itu yang mesti diaktualisasi sudah disiapkan pula rencana kalau sampai gagal mengatasinya bagaimana orang Kristen রানা menjadi orang yang গাল dan jeli menyikapi kehidupan ini karena apa karena dia bekerja Untuk menjadi saksi Tuhan dalam kehidupannya. Kalau dia kerja main-main, gimana dia mau bersaksi? Oleh karena itu seringkali kita menjadi merasa malu dengan dunia ini. Karena dunia seringkali mencuri stat yang sangat manis. Mereka bahkan kemudian memimpin, mereka lead di depan, memenangkan berbagai pertandingan, pertarungan untuk merebut lowongan-lowongan atau kesempatan kerja yang ada. Sehingga terus orang-orang Kristen malah ketinggalan. Dengan alasan berdoa dan berdoa Tuhan belum kasih. Tuhan belum beri, Tuhan belum jawab doa saya. Ternyata mereka hanya bersembunyi di balai doa. Mereka sama sekali tidak visioner untuk melihat apa yang ada yang bisa digarap. Untuk memikirkan dan merencanakan apa yang perlu dikerjakan langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Alkitab mengajar kita oleh et labora. Alkitab mengajar kita berdoa dan bekerja, bukan hanya berdoa. Karena itu jangan bersembunyi di balik doa. Sebaliknya juga jangan bersembunyi di balik kerja sehingga Anda tidak berdoa. Tapi sebaliknya jangan Anda bersembunyi di balik doa sehingga Anda tidak kerja. Dua-duanya mesti dilakukan. Oleh karena itu kembali kemampuan melihat peluang menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Sebagai manusia unggul. Melihat bukan saja peluang kerja. Tapi sekaligus bisa melihat peluang untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Lewat pekerjaan yang akan digarap. Merencanakan dengan baik Supaya mendekati keberhasilan Dan percaya Tuhan akan menolong dan memimpin Maka pada orang seperti ini Ada masa depan Ada harapan Nah disitulah doa menjadi indah Kedekatan kita dengan Tuhan menjadi sangat terasa Disitulah nanti kita akan menikmati Betapa manisnya menjadi orang percaya Tapi orang-orang yang hanya hidup menurut maunya Dalam kehidupan kita perlu kehati-hatian dalam pekerjaan yang kita garap di dalam পরলু কাহতে অন্ডলাম পকড়ঙ্ গার আপনি ডালাম কে অনকে সসুদাম কেদাম সসুদাম মরজানি গায়ে মুম পকড় হাজার ব্রন্তি দিয়ে তা Plan 1, plan 2, plan 3, A, B, C, dan seterusnya. Bagus sih. Case flow-nya sudah dihitung, oke okay sih. Ada duit modal segini, cari duit dari mana, cara balikinnya gimana. Sudah dihitung, bagus sih. Yang bisa dijual berapa, untungnya berapa, dapat berapa, kemungkinannya berapa. Oke okay sih. Tapi semua dibuat di atas kertas. Tidak pernah diaktualisasikan. Anda hanya pekerja setengah jalan. Orang yang visioner dia akan mampu untuk mengaktualisasi. Aduh takut. Memang sih bagus rencananya. Tapi kalau gagal gimana dong? Orang visioner dia berani gagal. Karena bagi orang yang visioner dia bisa melihat ke depan. Dia bisa menikmati dan belajar dari kegagalan. Untuk terus bangun dalam kehidupan. Dan seorang visioner yang kristiani. Pasti menjadi seorang yang tahu betul bagaimana tangan Tuhan menopangnya. Memampukannya untuk menggapai keberhasilan. Keberhasilan di dalam. Menggarap pekerjaan demi pekerjaan. Yang ada Sehingga ada bertanding dan terjun Dia tidak berkurung Dan berfantasi tentang pekerjaan Dia tidak terkurung dan bermimpi tentang keberhasilan Dia keluar Dia Dia mulai garap satu demi satu Satu demi satu, satu, demi satu. Oh, Kenapa dia kuat ya? Kenapa dia semangat ya? Visioner Dia melihat yang orang dah lihat Visioner Dia merasakan yang orang dah rasakan Visioner Dia menikmati apa yang orang lain tidak bisa nikmati Visioner disitu dia merasakan sentuhan zaman Tuhan yang menyertai tiap langkahnya Untuk menggapai keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupannya diaktualisasikannya Satu demi satu mulai dirangkainya, satu demi satu mulai dikerjakannya Satu demi satu mulai diselesaikannya, satu demi satu mulai mendatangkan hasil bagi dia Oh oh alangkah indahnya, alangkah manisnya, alangkah luar biasanya না ও তো লাগা Nah sekarang Mari kita mulai melihat diri kita masing-masing Betapa sebetulnya seringkali hidup ini menjadi sulit bukan karena hidup itu sulit. Tapi kitalah yang menjadi bagian dalam menciptakan kesulitan. Kalau bicara hidup ini sulit, kalau bicara cari kerja sulit, kalau bicara tidak mudah di luar sana, maaf, semua orang segala umur pun akan bisa mengatakannya. Anak-anak pun akan merasakan kesulitan sekalipun dia biaya orang tuanya. Ada kesulitan bagi dia bergaul di sekolahnya. ada banyak kesulitan-kesulitan dalam bentuk aneka apa aneka ragam yang dialaminya. Kalau bicara kesulitan di mana yang enggak ada. Tapi kalau melulu bicara kesulitan lalu Anda menyerah, apakah Anda seorang percaya? Padahal seorang percaya selalu percaya ada masa depan, selalu percaya ada harapan dan percaya ya, harapan itu tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh-sungguh ada, harapan itu tidak akan hilang. Maka itu sangat tergantung kepada saudara Sebagai seorang percaya Percayakah engkau Tuhan akan menolongmu Percayakah engkau Tuhan menyertaimu Percayakah engkau Tuhan akan memberkatimu Percaya Berjalanlah Lakukan kehendaknya Apa yang dia mau Bukan apa yang engkau mau Maka engkau tidak akan sendirian bukan Jadi jangan Mengumpulkan sejuta alasan Untuk membenarkan persembunyian kita Sehingga kita berkurung Bersembunyi Dalam ketakutan kita Itu kan salah Jangan disitu Keluar Mulai pikirkan Jangan menyerah Mulai lihat Tapi awasnya jangan terjebak Untuk mencari pekerjaan yang kau inginkan Selebih dari itu kamu ndak mau tahu Padahal mungkin Tuhan sudah ngomong Sudah memberikan sinyal nah, Tapi kita ndak peduli Karena konsentrasi kita cuma satu Saya mau yang ini Saya tidak mau yang itu Kadang-kadang lucu ya Banyak orang tidak kerja Kerja pun milih-milih -mili. Hebat sekali Satu saja enggak punya. Yang lain ditolaknya. Aning sekali ya. Gimana sih ini? Ah, kalau yang itu saya enggak mau. Loh, ya butuh kerjaan enggak? Butuh. Tapi jangan yang itu. Kalau pegawai saya enggak mau. Loh butuh kerjaan enggak? Butuh. Maunya apa? Direktur. Lalalala. Apa ada orang seperti itu? Ada. Sehingga kadang-kadang orang tak lagi mampu bercermin. Untuk mengenali diri. Nah, itu sangat menyedihkan sosial. Nah oleh karena itulah dalam kehidupan kita mari kita belajar sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang tuan mau. Tidak. Sehingga di dalam kehidupan kita itu kita bisa apa namanya betul-betul menikmati Pergumulan demi pergumulan yang kita jalani Sehingga kita menjadi pemenang di sana dan bukan pecuna Camkan itu, pikirkan itu, lakukan itu dalam hidupmu Maka indahlah hidupmu saudaraku Tetapi kalau kemudian kita hanya menjadi orang yang cengeng dan bisa mengeluh Kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada Kalau kita hanya cuma bisa menyalahkan situasi kita, lingkungan kita dunia kerja Anda tak akan pernah mampu menjadi garam dan terang. Hei, bercerminlah. Sadarlah, bangunlah. Kamu yang tenggelam terlalu lama. Keluar dari persembunyianmu. Mungkin engkau akan marah lalu berkata, "Enak saja ngomong. Gampang saya ngalami susah." Saya bukan cuman tukang khotbah. Saya orang yang juga bekerja di ladang Tuhan. Bukan cuma pendeta yang teriak-teriak saja. Tuhan tolong saya untuk melakukan banyak karya. কতিকা কেতামাই দারি নল সকলা উংগুলা দিপে সাহা খাই আপাই সুগু সায় মমে গাং ফি সিং পণ বই কান বৃকুমি কেক মর মামাকিস lulus মাং ডি কেন akan lulus বমবিকানাম্প সাু সার জন্ডনাখান লোলুস lulus dulu kebayang কানুলুস yang mau kebayang hutan ada sekolahan ডক siapa yang bisa kebayang Sekolahan begitu rapinya. Siapa yang kebayang daerah miskin seperti itu bisa menghasilkan sarjana? Siapa yang kebayang? Yang enggak ada. Tuhan taruh saya di sana dan saya bergumul di sana. Karena itu saya bisa berbicara dari sini. Bukan sekedar terjebak pada teori-teori kosong. Tidak. Oleh karena itulah kedekatan, kepekaan kita pada suara Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau, penting sekali dalam hidup kita. Karena itu saudara yang sudah lama terjebak, terkurung. Pada ketakutan dengan berbagai alasan. Ayo sekarang bangun yuk. Yuk Kristen. Ayo bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Lihat pertolongan Tuhan. Tapi awas. Belajar kenal Tuhan baik-baik. Jangan jadikan Tuhan itu mantara saja. Doa, bim, salabim, begitu ya. No, no, no. Bangun. Mulai baca Alkitab. Mulai lihat apa yang Tuhan bilang. Mulai lakukan satu demi satu. Mulai garap kerjaan itu. Anda yang mungkin baru mulai rasa kecewa. Sudah mentok sana. Mentok sini. It's, awas. Evaluasi diri. Lamaranmu jelas ditolak. Nggak bagus sih. মু তুমু পায়া না তিন কত মাম্পুহান turunkan তিন গিয়ে ব্লা জার লাগে বর biar nanti pelan-pelan dalam waktu kau মুস dan berkembang orang yang visioner mampu menempatkan diri pada tempat yang pas tak menjadi sombong dan besar kepala dalam hidupnya alangkah indahnya ওই কারণ এইতো মারি লা মানুষিয়াং উংগুল সজরা ক মানুষিয়াং উংগুল তানান ডালাম কে রুপানি মানুষ উংগুল ইয়ং ফিশিয়াম কা সুগু আন হারাপানি দা হাম বর বাংলামে রু হারাপ আন তো হান ইয়ংা পৌঁছিত হান সি গুগা উন্দে সত বা সুরগাও মাও দি বের কাতি লাইন engkau Mari kita berdoa Yeah Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih Boleh menyelesaikan pemikiran kami Tentang manusia unggul Dan kami berdoa supaya kami terus Diberkati oleh Tuhan dalam hidup kami Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Tuhan memampukan kami Dan mengajar kami Untuk terus mampu mengevaluasi diri Tak terjebak Pada tumpukan kegagalan Lalu menjadi orang yang apatis Tak lagi memandang hidup ini Menjadi orang yang bersembunyi Di balik doa atau aktivitas rohani Tapi biarlah kami jadi orang yang keluar Dari persembunyian yang seringkali bagus, manis, dan rohani tadi itu. Supaya kami keluar dan bertanding, bertarung dalam kehidupan zaman, menjadi garam dan terang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami, dalam ketakutan kami akan kegagalan, kengerian menghadapi kenyataan. Kami serahkan sekena hidup kami dalam tanganmu, tuntun pimpin kami dalam cinta kasihmu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah engkau Tuhan kami, melayani melalui doa, daya dan মিজাদ চিলাকান মঙ্গি কামী 08 টিগ্সম দিগ্স atau juga bisa mengikuti website kami di কামী কমা Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama, Tuhan memberkati.